Assalamualaikum saudara-saudara, berita malam edisi hari ini Sabtu 20 Januari 2018 dibacakan oleh Amsyah. Polres Aceh Singkil tangkap seorang penjual sabu. Siswa SMA tewas bersimbah darah di kamar mandi. Penerima listrik gratis 2018 di Aceh Jaya mencapai 6.000 orang. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom SLAMB FM.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 Sudarlun personil satres narkoba Polres Aceh Singkil menangkap AP 24 tahun penduduk si Anju-Anju Gunung Meriah cuma malam kemarin. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 7 paket sabu seberat 2,48 gram. Kasatres narkoba Polres Aceh Singkil Ibtu Mustafa mengatakan tersangka ditangkap di belakang pasar imu Gunung Meriah. Sementara barang bukti sabu 1 paket ditemukan di saku baju tersangka, 6 paket lainnya di bagasi sepeda motor. Menurut Mustafa, penangkapan tersangka bermula dari informasi masyarakat yang curiga di belakang pasar imuk kerap terjadi transaksi jual-beli narkotika jenis sabu. Dari informasi tersebut, anggota Satres Narkoba melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka dan barang bukti. Polisi menangkap api lantaran gerak-geriknya mencurigakan. Kecurigaan hamba hukum ternyata tepat sebab saat digledah di saku bajunya ditemukan sabu-sabu. Kemudian ketika dilakukan penggeledahan pada sepeda motor yang digunakannya, ditemukan sabu yang disimpan di dalam bagasi. Sudarlun siswi SMA bernama Anggi Sahfutri Tanjung, 16 tahun, ditemukan tewas tak wajar di rumahnya di Desa Bandar Kalipa, Kecamatan Percut, Deli Serdang Sumatera Utara, Jumat malam kemarin. Polisi meyakini pelaku merupakan pencuri yang membawa kabur sejumlah barang berharga di rumah itu. Awalnya jasad korban ditemukan ibunya Ani, 46 tahun yang baru pulang berjualan. Ani langsung syok dan pingsan ketika melihat putrinya sudah tergeletak di bak kamar mandi. Kondisi korban terbilang memilukan karena terdapat luka yang menyebabkan jasadnya berlumuran darah. Seorang kerabat korban mengatakan Anggi ditemukan dalam kondisi mulut dan tangan terikat kain serta wajah penuh luka berlumuran darah. Bercak terlihat berceceran di pintu kamar dan di sebuah tembok yang diduga dijadikan pelaku untuk membenturkan kepala korban. Korban juga mengalami tusukan di bagian hati dan perut. Kanitreskrim Polsek Percutsetuan Ibtu Philip Purba mengatakan saat kejadian korban memang sedang sendirian di rumah. Kedua orang tuanya sejak pagi hingga magrib berjualan di pasar. Sementara kakak dan adiknya belum pulang dari kampus dan sekolah. Dugaan awal pembunuhan ini memiliki motif pencurian. Polisi tengah mendalami kasus ini untuk mengungkap pelakunya. Sudarlun pemerintah Kabupaten Aceh Jaya tetap melanjutkan bantuan listrik gratis kepada masyarakat kurang mampu di daerah itu yang diperkirakan mencapai 6.000 penerima. Bupati Aceh Jaya, Dr. Andres T. Irfan mengatakan bantuan listrik gratis akan tetap berjalan seperti biasa, termasuk bantuan gratis lainnya seperti beras raskin, bantuan lansia, dan beasiswa. Untuk kebutuhan listrik gratis telah dialokasikan dalam APBk 2018 12 miliar rupiah. Menyangkut dengan penerima bantuan, pemerintah Aceh Jaya masih terus melakukan pendataan secara real. Bantuan listrik gratis hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang menggunakan meteran prabayar. Bagi penerima bantuan listrik gratis yang tidak mau mengalihkan dari meteran analog ke prabayar, maka untuk tahun 2018 bantuan dihentikan sementara waktu. Darlun Balai Benih Ikan BBI Lukub Badak, Kabupaten Tengah berhasil memijahkan atau mengembang biakkan ikan depi atau ikan endemik Danau Lutawar. Proses penelitian pemijahan ikan endemik tersebut membutuhkan waktu lebih dari 2 tahun sejak 2015. Depi merupakan ikan endemik yang ada di Danau Lutawar, Kota Takengon. Keberadaan ikan ini selain menjadi ikan khas dataran tinggi Gayo juga menjadi bagian dari penopang hidup sejumlah nelayan yang tinggal di seputaran danau. Hampir setiap hari ada saja nelayan yang menangkap ikan tersebut sehingga keberadaannya perlu dilestarikan. Kepala BBI Lukub Iwan Hasri mengatakan pemijahan ikan depik bukan yang pertama kali dilakukan pihak BBI Lukub Badak, melainkan telah dilakukan sejak akhir 2015 lalu. Beragam cara telah dilakukan agar pemijahan ini bisa berhasil. Menurut Iwan sebelumnya BBI Lukub sudah pernah memijahkan ikan pedih dan ikan peres, Sedangkan untuk ikan depik baru kali ini dipijahkan hanya dengan menggunakan teknologi yang sederhana. Pengembangbiakan ikan depik di BBILUKUBADA merupakan salah satu kemajuan sehingga keberadaan ikan depik di Danau Lutawar bisa tetap terjaga. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Zarlun petani di Aceh Timur mengeluh terkait langkahnya pupuk urea selama sebulan terakhir. Rata-rata petani sedang memasuki musim tanam padi dan sangat membutuhkan pupuk urea untuk pertumbuhan tanaman. Salah seorang petani M. Nur di Gampung Kemuneng, Kecamatan Idi Iditunong, Aceh Timur mengatakan di wilayahnya rata-rata tanaman padi berusia 15 hingga 20 hari dan membutuhkan pupuk urea untuk pertumbuhan daun. Biasanya petani membeli pupuk urea dari penyalur di Kecamatan Iditunong dengan harga Rp90.000 persa. Pupuk urea tersebut dicampur dengan pupuk TSP dan KCL. Namun pupuk urea langka sudah sejak sebulan lalu. Selain di Iditunong, Kecamatan Tetangga yaitu Banda Alam juga langka. Petani berharap agar pemerintah segera menyalurkan pupuk kepada penyalur di masing-masing kecamatan untuk bisa diperoleh petani. Zdarlun Bupati Gayo Lewis, Muhammad Ambru bersama wakil Bupati dan unsur Muspida Plus lainnya meninjau pasar terpadu Buntul Tajuk Bustanul Salam, Kecamatan Belang Kejeren, Sabtu pagi. Saat ini, para pedagang mulai berjualan di pasar terpadu, begitu juga dengan masyarakat mulai ramai mengunjungi pasar tersebut. Pasar terpadu Buntul Tajuk Bustanul Salam, Kecamatan Belang Kejeren, diresmikan Bupati dalam waktu dekat. Bupati Galus M. Amru di sela-sela kegiatan meninjau lokasi pasar dan aktivitas pedagang mengatakan pasar merupakan salah satu tumpuan masyarakat memasarkan dan menjual hasil pertanian. Ia meminta aktivitas transaksi jual-beli barang di pasar harus lebih aktif, begitu juga dengan fasilitas lainnya difungsikan semaksimal mungkin dalam mendukung kegiatan para pedagang. Pasar dan pajak juga harus dijaga kebersihan sehingga tidak menimbulkan bau yang tidak sedap dan para pedagang maupun masyarakat berbelanja betah di pasar. Darun dua warga negara Indonesia yang disandra kelompok Abu Sayyab di Sulu, Filipina Selatan berhasil dibebaskan Jumat kemarin sekitar pukul 19.30 waktu setempat. Kedua WNI tersebut adalah Lautu bin Rali dan bin La Hadi bin Laad. Direktur perlindungan WNI Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI lalu Muhammad Iqbal mengatakan kedua nelayan tersebut berasal dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Keduanya diculik oleh kelompok abu sayap dari dua kapal ikan yang berbeda pada 5 November 2016 di perairan Kertam, Sabah, Malaysia. Menurut Iqbal, Wakil KJRI DAFAU dan KBRI Manila telah berkoordinasi dengan otoritas tempat untuk proses pemulangan kedua WNI. Saat ini, Lautu dan Lahadi berada di pangkalan joint task force di Sulu, Filipina Selatan. Jika cuaca memungkinkan direncanakan hari ini, keduanya diterbangkan dengan helikopter ke Jamboaga untuk diserah terimakan kepada konjen RI Davao, mewakili pemerintah Indonesia. Setelah itu, keduanya akan segera dipulangkan ke Indonesia setelah melalui pemulihan.